Oke ini adalah lagu baru judulnya modus Modal dikit dong Shay. Buat kalian yang pacaran Punya pacar Sekarang Jangan mau kalah terlihat. gratis Shay. I Taip, Dus, modal dikit dongsa.